Selama kamu denganku Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah I could go Begitu rumitnya dunia Hanya karena sebuah rasa cinta Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini aku bakalan Uh, ngadain kuis nih Jadi Hadiahnya itu Buat 6 orang yang beruntung Kalian bakalan dapetin total hadiah sebesar 3 juta rupiah Dan goodie bag dari, dari 3 second Nah buat kalian yang mau ikutan nih Pertanyaannya Pertama Ada berapa kali kata darling di video lirik darling? Nah berarti kalian mesti lihat Video liriknya dulu Yang darling di channel youtube aku Terus pertanyaan kedua Berapa outfit 3 second yang dipakai Hanin di video cover ini? Nah, buat kalian mesti nonton sampai habis. Terus buat kalian yang mau ikutan Ada syarat dan ketentuannya Pertama, follow instagram at its3second dan at its3secondgirls Yang kedua, jawab dalam pertanyaan dengan komen di postingan at its3secondgirls foto Hanin tanggal 27 September 2017 Yang ketiga, sertakan hashtag 3 Hanin. Terus Hashtag it's 3 Second Dan yang terakhir Hashtag It's 3 Second Girls Dan yang terakhir syaratnya adalah Kalian harus mention 5 teman kalian di kolom komen yang tadi kalian komen Oke segitu aja syarat dan ketentuannya Aku lagi hadiahnya Sebesar 3 juta rupiah itu total hadiahnya Dan feedback dari 3 Second Jadi buat kalian yang mau ikutan Good luck Thank you udah nonton video cover aku kali ini Jangan lupa di share, like, comment, dan, dan subscribe Okay, see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.